Ya kami menerima laporan dari sejumlah sekolah katolik di Blitar ya mengenai pemaksaan penyelenggaraan pendidikan agama terhadap siswa mereka yang muslim. Nah mereka sudah mengajukan opsi agar supaya mereka tidak perlu men <Sukup> menyelenggarakan pendidikan agama cukup anak-anak yang beragama Islam itu memilih pendidikan di tempat sekolah-sekolah Islam dan kemudian nilainya dikonversi. Tetapi tawaran dari SMA Katolik Kristen itu tidak Katolik itu tidak di tidak digubris oleh wali kota begitu. Jadi saya pikir wali kotanya kok arogan sekali ya. Seperti apa nih bu? Ini kan katanya juga sudah dibawa untuk ke Mahkamah Konstitusi ya Bu Iya kami membicarakan hal ini dengan Mahkamah Konstitusi Dan ternyata pihak MK menyetujui bahwa tidak boleh ada pemaksaan seperti itu Ya memang sih dalam undang-undang agama itu wajib diajarkan Sesuai dengan ajar, sesuai dengan keyakinan masing-masing anak didik Tetapi pertama kali pelaksanaan itu harus dilakukan oleh sekolah negeri Yang itu kan dibayar oleh negara Tapi ini kok sekolah swasta ya berikan kewenangan kepada swasta Untuk melakukannya sesuai dengan kapasitas merek kan enggak boleh dipaksa dong. Lalu terkait hal ini, apakah ada potensi muncul kembali isu SARA di Indonesia, Bu? Sepertinya sih kalau dibiarkan berlarut-larut akan muncul juga nanti konflik-konflik SARA seperti itu karena itu harus diintegram dan kita berharap semua kepala daerah itu bijaklah ya menerapkan peraturan-peraturan di wilayah masing-masing dan tetap memperhatikan bahwa Bagaimanapun juga wilayahnya itu bagian dari NKRI yang selalu mengusung apa, apa penghormatan ya kepada apa kelompok minoritas pada orang yang berbeda. Jadi mereka tidak boleh semena-mena melahirkan kepercayaan apa melahirkan perda-perda yang bertentangan dengan konstitusi. Selain itu Bu, ada komentar kebijakan-kebijakan kontroversial yang muncul seperti ini merupakan kelemahan dari otonomi daerah kita. Apakah Ibu setuju? Sebetulnya otonomi daerah itu. Gagasannya itu sangat bagus ya untuk memberikan pelayanan, mengoptimalkan ya pelayanan publik kepada masyarakat. Tetapi lalu dibaca oleh daerah dengan melahirkan peraturan-peraturan yang katanya itu spesifik. Tetapi di mana letak spesifikasinya? Mestinya yang dikedepankan itu adalah memberikan pelayanan yang optimal ya kepada warganya. Bukan membebani warganya dengan berbagai macam aturan yang bahkan tidak inkonstitusional begitu. Lalu apa harapan Ibu terkait tindak lanjut dari kasus ini? Penda Blitar bisa mengurungkan niatnya untuk menutup sekolah-sekolah katolik yang tidak menyediakan layanan e, pelajaran agama Islam di sekolahnya. Tetapi sebetulnya bukan berarti sekolah-sekolah ini tidak mau menyediakan layanan. Cuma ya repot aja begitu. Tapi kan itu bisa dinegosiasikan. Misalnya anak-anak e, yang beragama lain misalnya itu ya di, dicarikan jalan mendapatkan pendidikan agama itu di institusi yang ada di sekitar sekolah itu misalnya yang beragama Hindu mintakan ke apa ke institusi hindunya yang beragama Islam kepada kepada institusi Islam Islamnya jadi merekalah yang memberikan penilaian terhadap eh, pendidikan agama yang mereka inginkan begitu Demikian Cendikiawan Islam liberal Musdah Mulia saya Wendy Lim